Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepatnya di edisi hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 di acara tasakuran dan halal bi halal bareng bersama keluarga besar Ex-Trend Nangut Japan angkatan 20 tahun 2014-2017. Sebelumnya kamu ucapkan ribuan rasa terima kasih Pada teman-teman panitia penyelenggara juga sahabatku kerabatku yang paling saya cintai untuk sedulur-sedulurku yang punya acara pemuda-pemuda yang baru saja pulang dari Jepang kamu ucapkan selamat datang dan dipersilakan yang sudah hadir untuk segera menempati tempat duduk yang disediakan yang digelar di Desa Pangkalan Kecamatan Suluke, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah menghadirkan The Best Dangdut Koplo Jawa Timur Barometer Dangdut Koplo Jawa Timur peledak Dangdut Nusantara Cuuu! Pahalapa! Tentu hadir bareng bersama sederetan bintang-bintang artis toknya Indonesia yang sering ada tonton di layar televisi anda lewat kaset V, CD, DVD yang kasetnya sudah beredar di seluruh Persada Nusantara kerja bareng dengan Ramayana audio rental sound system dari Beratang, Kota Buaya Surabaya, Abah Suud Matur Sembadun dan acara ini tetap diabadikan oleh Mike microshooting, luar biasa baik saudara-saudaraku sebelum sederetan bintang-bintang artis saya hadirkan kepada seluruh penonton yang masih ada di luar, dipersilahkan saudara-saudaraku untuk segera masuk ke lapangan spesial untuk SMP Indonesia dari manapun kalian datang ducapkan selamat datang dan tetap salam satu irama untuk kalian semuanya untuk melengkapi kebahagiaan pada siang hari ini bareng bersama dulur-dulurku yang datangnya dari Jepang di acara x Nanggut Japan Angkatan 20 tahun 2014 2017 sekali lagi kamu ucapkan terima kasih kepada teman temanku yang dari Jepang ya baik saudara-saudaraku kagak usah banyak bicara langsung saja biar siang hari ini desa pangkalan senantiasa selalu bergoyang tentu bareng bersama ramayana juga ada mic pro setting oh artisnya ju palapa Di acara Extreme Mango Jobat Angkatan 20. Dipersilahkan untuk sahabat-sahabatku yang dari Jepang bergabung bareng artis-artisnya se